s e l a m た、ah, ah、t に私はあいことで ど、er ja. ja, ja, ja, うも、ja, yani ね、パイルマン。En, のの ray, パジパジパジパジパジいジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパ a パジパジパジパジパジパはいジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジパジ Jadi teringat oleh s ような子のような子供の a うな子供のような子供のような子供のような子供のようのような子のような子供のような子供のようなのような子供のような子供のような子 mengenyam keuntungan b i s a sampai 20 persen ya 30 persen bahkan ada yang cuma 5 persen atau di bawah dari 5 persen gitu ya kalau dikenai pajak seperti ini lagi bagaimana mereka akan t a r a f dan dua yang kedua itu pajak pajak kita itu kan mu b a r h a s i l semua kalau kita lihat itu si h korupsi sistemik di dalam a d a n pajak itu ya kan nah itu dulu dibenahi di dalam itu dibenahi 私たちは彼らのパトロンのアーティアンパトロンパーさんと呼んでいると言うと、私はあなたのアーティアンパーさんとでいると言うですはあなたのアーティアンパーさんと呼んでいるとはあなたのアーティアンパーさうと、私はあなたのアーティンパーでいると言うと、私はあなたのアーティアンパーさんと呼んでいると言うと、私はあなたのアーティアンさといると言うと言うと言うとはあなたの a ーティアンパーさんと呼は マークのダニアドルフォーデいや、いみ、yeah, yeah, ah ke ah、i や、そんにたくさマンなにたくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たく Demokrat berpuasa terus. Jadi selalu pemerintah ini mengintai, menghisap, mencekik rakyat kecil. Jadi pemerintah begini ini, mudah-mudahan segeralah 2013 terjadi. Terima kasih. Terima kasih, ada Pak Aryo. Ya selamat siang, Pak. Silakan Pak Arin. Ya, saya masuk j u s u r u ada ditarik p a d a r Tapi yang korupsi harus d h u k u m mati. どういうこと パーティーパー、ジョーハンのパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパー パジャマジパジャン ?Hello, パジミ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 s i l a k a n Pak Ya untuk nilai Bayar pajak memang lebih kecil ya Artinya dibanding Dengan peraturan yang lama Kita diberikan nilai、uh, Bayar pajak itu Lebih kecil yang sekarang ini r e n c a n a n y a Cuman Tidak ada perbedaan Antara orang yang bayar pajak Sama yang tidak bayar pajak Harusnya itu pemerintah kalau melihat orang itu taat bayar pajak diberikan kompensasi lah ini sih saran aja ya misalnya orang yang taat bayar pajak PBB-nya, pajak rumahnya itu harusnya lebih murah 50% atau pajak kendaraannya SDM k mobil atau motor lebih murah dibanding orang yang tidak bayar pajak jadi ini memicu orang untuk wajib atau taat bayar pajak Nah sekarang ini kan n gak g ada perbedaan seperti itu. Artinya bahwa pemerintah dikaji ulang lah. Kalau memang mau rakyatnya wajib bayar pajak. Terima kasih. Terima kasih ada Ibu Eni. Halo Ibu Eni. Halo Sama t Sore. s i l a k a n Ibu.、Uh, ini masalah pajak Pak ya.、Uh, saya mau tanya nih. Kita bayar pajak. Sementara fremanisnya s i h banyak ya Pak ya. Kita bayar pajak gunanya untuk apa? Katanya untuk... Pembangunan untuk ABCDEFG, tapi hasilnya nggak ada Pak. Tu lihat jalan-jalan semua rusak,、ah, itu kali ya kalau hujan airnya naik itu di kemanain duitnya Pak? Saya lagi di rumah pemerintah sekarang, saya mau tanya nih, peserta p e n d a p a t ya p e n d a p a t ni ternyata siapa b a y a pajak a k i t u aja tu jawabannya k a sih Pak? Terima kasih ada Pak Leo. Ya、uh, Pak g e r i Santore. saya cuma berkomentar、uh, untuk masalah UKM yang ada dikenakan tambahan b e p e r a p a itu、uh, sebenarnya diselesaikan dulu lah masalah korupsi pajaknya, rekening bentuk pajak terus masalah m a f i a pajak itu diselesaikan dulu yang ini dikaji ulang dulu, ditunda i terima u t kasih komentarnya Pak Indra saya pikir kalau、uh, menarik dari setiap part yang baru satu bagus,、bu. cuman pemerintah dalam hal ini juga harus fair Yang saya m a k s u d dengan fair disini Sebelum dia menarik pajak tentunya Kan ini kalau dilihat ini kan sektor yang mau diambil kan sektor bu k a n s a pedagang sama pedagang Kima lah katakan lah Atau istilahnya itu warteg、nah, Sehingga a r n y a pemerintah itu memberikan dulu Fasilitas kepada mereka Mereka berpajak apa yang mereka dapatkan Terus kemudian perlindungan apa yang mereka、uh, Dapatkan dari pemerintah Fasilitas dan segala macam Disitu b e r ada timbang hasilnya bu Jangan pemerintah main asal ambil Paksa pajak tanpa memberikan solusi kompensasi kedepannya harus di, yang akan dilakukan apa gitu. Nah itu kurang kurang fair menurut saya, kurang bijak. Terima kasih Bu. Pak Alex selamat pagi. Pagi. Nah, jadi m e u saya memang pemerintah boleh-boleh saja mengenakan pajak Tapi kita yang namanya Qual rel Z banyak-banyak yang Kurangnya tanpa pajak begitu. Terima kasih. Pak Daniel, selamat pagi. Pagi, b e g i t u i Bu. Waktu pengusaha atau warteg atau UKM beri barang k d a g a n g a n itu kan sudah dipungut p a j a s e p u l persen. Sekarang dipungut lagi untuk pajak dua persen. Jadi total yang ditanggung oleh UKM itu kan jadi dua belas persen. Itu kan memberatkan. Seharusnya kan dari rugi laba. Itu aja Bu.、Baik. terima kasih Pak Daniel p a k j i m m y pagi. Iya nih. Pagi. Ya, nih. マネタリアのモディー、キャラのパディ cuma memang yang a m a d i saya anggap negara sudah ada timbal balik ke kita ya. Nah sebenarnya waktu peraturan yang yang memiliki NPWP kita bicara NPWP yang bebas fiskal itu itu udah bagus bu, salah satunya bu, salah satu keistimewaan orang yang punya NPWP gitu. n a h maksudnya saya ada, ada perbedaan yang memiliki NPWP dengan tidak memiliki NPWP itu, terima kasih. p a selamat siang.、Ya. Komentar anda bapak. Oke, komentar kalau pajak sebetulnya, jangan menghitung omset. Nyatunya menghitung laba aja. Karena kalau omset kan, kalau kayak grosir-grosir di pasar induk h a m b i l jualannya, ambil labanya paling s n a n t i kalau omsetnya dua p a k a p a a p e l u r j e n Baik terima kasih p a l a l o selamat siang dengan bapak. Nah, dengan bapak. パーローイ Itu harus jelas penggunanya a n Jadi、eh, benefit atau apa uang pajak yang diambil Itu untuk apa gitu loh Jadi harus jelas sehingga、eh, kami k a m ini kami UKM UKM itu bisa menikmati juga ada semacam rewardnya gitu loh Terima kasih bro Baik terima kasih Pak Roy Selamat siang Pak Robert Selamat siang Selamat s i a アジア、アロアビタニあンドカパ、アーカメンタトルトタウラ、ボトゥバエルガジーパゴエンアグリ。アグア、ベルレジデンジャンタムレカタンダニアキンティンガラカウニアコウニアコウニアコウニアコウニアダラ、キャンティガラカウニアキタバエルパジンゴカラタンウサーバーウ、モンパカジャカンカリアワ Menyewa kantor Semuanya itu biayanya overheadnya tinggi Kalau diatas 300 juta dibayar,、uh, di, Dikasih pajak 2% Wajar Tapi ini yang dibawah 300 juta Secara itu tidak wajar Harusnya tidak perlu Karena Menteri UMKM aja bilang Tidak perlu bayar pajak seharusnya Jadi tolong d i k a j i ulang Untuk yang dibawah 300 juta Itu tidak harus bayar pajak Karena mereka usaha baru Mempekerjakan k a r y a w a n Menyewa kantor, bayar listrik, bayar macam-macam Habis Jadi artinya Pemerintah harus mendorong Yang omset di bawah 300 juta itu Tidak perlu bayar pajak Supaya mereka lebih berkembang Dan lebih berhasil Terima kasih Pak Tony, selamat siang Selamat siang Silahkan Sebenarnya pajak apapun silahkan gitu ya Karena memang yang namanya UKM atau UAP Apapun begitu dia udah ada penghasilan di pajak Tapi pemerintah harus transparan gitu loh Selama ini マリン a カンビリラクランパジャトマーブアブウエンディマナマレカビタインタプラザービアンディタミンダイアンペイギトウディビタプラザキングアダプンジラパーズボブナディリラピキンパソアトランエマンキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ Saya misalnya, saya lapor rugi saya n g a k diperiksa, jadi、ya. mau g a k mau saya harus s i k i t untung, walaupun itu saya menyulap-sulap pembukuar saya supaya saya n g a k diperiksa. Nah ini dia, ini yang pemerintah masih jelek dan sampai hari ini Pak Sb siapapun presidennya g a k bisa atasi. Makasih. Aris, e l a m a t siang Pak. Ya, Halo Pak a n t a m silakan. s e l a m a t siang. y a Disebut pajak UK, a k itu apa? Jadi maksudnya ke siapa, ke Pemda, ke pusat?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 違うし、バンザン。